Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa ala rasulullah Sayyidina mulana Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa illa billah Masih dalam cerita Ashabul Kahfi Raja yang dolim yang memaksa rakyatnya untuk menyembah Selain Allah yang bernama Digianus Ada di daerah Arsus Atau ada di daerah Torsus Di situ Ternyata ada tujuh orang soleh Yang beriman kepada Allah Dan akhirnya tertangkap Dipaksa untuk kafir, tetap menolak. Kemudian, Raja tadi itu memberi kesempatan untuk dia berpikir dan mau merubah keyakinannya. Tapi akhirnya, sepakat tujuh pemuda tadi ini, berangkat ke satu gunung, yang disebut gunung tadi itu adalah Bakhlus di dekat kota tadi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ringkas cerita, mereka beribadah dari situ sambil menunggu dia selamat atau dia akan tertangkap oleh Degianus raja yang tolim dan akan dibunuh sebagaimana orang-orang beriman yang meyakini Tauhid saat itu dibunuh habis. Akhirnya tengah-tengah mereka beribadah, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka tertidur lelap tujuh-tujuhnya dan juga anjing yang ada di muka pintu tadi itu pintu gua yang dekat pintu gua juga tidur lelap sekali. Sampai akhirnya beneran hari berikutnya di Kianus mencari orang ini enggak ada dicari ternyata ada di dalam gua disuruh keluar enggak keluar dianggap dia tadi itu mendengar ketakutan enggak mau keluar maka udah kita tutup gua biar mati ada di sana jadi kuburannya wa tahsabuhum aighadun wa hum rukud padahal mereka sudah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup ada dua orang yang beriman yang saat itu Menyembunyikan imannya Yang dia tadi itu berharap Nanti Allah subhanahu wa ta'ala Akan menunjukkan Bahwa di sebelum hari kiamat Keagungan orang-orang tujuh tadi itu Bahwa mereka orang yang beriman Dan dia Manusia akan menyaksikan nama-nama mereka Ringkas cerita setelah 300 tahun. Jadi ini tidur selama 300 tahun. Jadi dicatat namanya ada di lempengan dari timah begitu di muka gua. Udah gak ada yang orang ke sana. Udah dianggap mati sudah. Dikianus jatuh. Akhirnya ganti raja demi raja demi raja setelah 300 tahun. Raja yang... Memimpin adalah raja yang soleh. Dia beriman kepada Allah mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nama raja itu adalah Petrus. Di saat itu ada pemahaman-pemahaman filsafat-filsafat yang membuat manusia ini terpecah-pecah. Ada yang meyakini tiada Tuhan selain Allah dan dia percaya bahawa nanti akan terjadi kiamat akan terjadi kebangkitan. Ada yang meyakini bahwa tidak ada kebangkitan yang ada itu ruh aja kebangkitan jasad lagi enggak ada, sudah hancur dimakan sana. Si raja ini akhirnya berpikir, ini tidak benar, ini sudah keluar daripada ajaran Nabi Isa, keyakinan Nabi Isa. Diperintahkan tokoh-tokoh agama untuk menghadapi mereka, malah mereka mengingkari, udahlah tidak masuk akal itu semuanya. Kalau bahasa sekarang mungkin liberal ini orang. Tidak masuk akal itu semuanya. Akhirnya si Raja Petrus ini Dia Tidak ada harapan lagi Bukan diplomasi lagi Tapi perlu Tanda dari Allah Bahwa untuk menyelamatkan mereka Supaya mereka tidak kafir Dengan hari kebangkitan atau hari kiamat Dia masuk dalam khaluahnya Dia ibadah kepada Allah Dengan ibadah yang saham Sangat lama Subhanallah Akhirnya ada satu orang Penggembala kambing Nama orang itu Yaitu Aulias Aulias Aulias ini Dia melihat gua Waktu itu dia lihat gua Layyah, daripada saya membuat kandang kambing biaya banyak, lebih baik ini aja tak bongkar. Dinding ini saya bongkar, kemudian saya akan buat kandang daripada hewan-hewan saya, tanpa biaya. Rahmiyah, ah gunung baklus tadi itu, panggil dua orang, ayo bongkar ini. Keti kata, kata Olayas tadi itu bongkar, turunkan satu per satu e, dari bangunan sudah 300 tahun, tentunya mungkin bangunan terdiri tidak sekokoh daripada waktu masih pertama, masih-masih baru turunkan setelah diturunkan, belum digarap mereka pulang, mungkin dalam beberapa hari akan digarap untuk kandang sama si awlayas tadi ini Allah bangunkan Ashabul kafi yang tujuh orang ini setelah 300 tahun. Dalam waktu yang sama ketika dia tidur. Bangun. Allah tetap jaga tubuhnya, gak ada yang berubah. Bukan keriput. Bukan tua bangkah. 300 tahun, gak bisa bayangkan. Tidak ada yang rusak. Saat pakaiannya masih... Baru, masih bagus Dia merasa betul-betul Tidurnya ini nyenyak Waduh, kita terlalu payah mungkin ya Tidurnya kita ini nyenyak Kam lebih sum Kira-kira berapa kita tidurnya Lebih yauman atau baktoyom Ini mungkin satu hari penuh kita tidur Ini buktinya sekarang sama dengan waktu Kemarin kita tidur dianggap kemarin. Atau mungkin kurang ya? Mungkin kita tidurnya lebih akhir mungkin ya tahun ke ke apa kemarin itu. Udah. Dia merasakan sangat lapar. 300 tahun saudara belum makan nih. Bah lapar ini. Nah, di situ kan ada yang bagian yang pinter menyamar namanya Tamlikah. Diperintahkan. Tamriho. Ayo, sekarang masuk ke kota lagi. Beli makanan. Makanan kita sudah habis. Kita ini sudah lapar ini. Kelaparan ini. Cuma hati-hati loh. Hati-hati. Sambil kamu perhatikan. Kemarin kita keluarkan belum ada raja di Gyanus itu. Masih keluar kota. Tentu sekarang pasti akan mencari kita ini. Bagaimana rencana-rencana mereka? Coba kamu dengarkan juga. Waletalotof. Walausyaran Nabiikum ahadah. Hati-hati loh. Yang nyamar bener, Jangan sampai ada yang mengetahui. Udah. Keluar dari bitung gua, Sudah heran ini. Si Tamliqoh. Loh. Kok banyak batu-batu ini? Kemarin kita masuk, enggak ada batu-batu ini. Kok ada tumpukan batu-batu ada di sini? Seperti ada bangunan yang roboh begitu. Ada apa ini? Ini. Udah berangkat. Sampai ada di kota Absus atau Torsus tadi itu. Dilihat ada perubahan. Kalau dulu berhara berhala yang ada di pintu gerbang kota. Tapi ini lambang iman. Mungkin tulisan Allah begitu ya. Lambang iman. Ini kota mana ini ya? Ingat saya yang paling dekat ya kota Tursus ini. Kok begini? Kemudian dilihat mungkin model pakaian agak berubah. Wajah-wajah berubah semuanya. Heran dia. Apa ini ya? Akhirnya dia mulai serbannya dibuat kerudung. Supaya tidak ada yang tahu. Ini kalau tahu nanti kita akan ditangkap ini sama Dikianus ini. Udah dia jalan pelan-pelan. Kok model? Setiap ada persimpangan jalan ada lambang iman, ada tulisan Allah, Allah gitu. Waduh, Ana ini masih mimpi atau sudah bangun ini ya tadi? Coba-coba, mimpi apa ndak? dan hmm, bangun saya diyakinkan. Terus omongannya orang didengarkan lain. Kalau zaman dulu nyerang nyebut Nabi Isa mati, beriman dengan ajaran Nabi Isa mati, tapi orang sana menceritakan ajaran Nabi Isa. Sumpahnya dengan menyebut misalnya wa rabb Isa, demi Tuhannya Isa. Duh. Konekat orang-orang ini. Kita melalui sendiri ke orang-orang ini nekat sekarang di pasar-pasar ngomong gini, nggak takut dengar rajanya, bingung dia. Udah, yang paling penting saya sekarang harus beli makanan. Kasihan teman-teman saya lapar. Mulai dia mendekat kepada penjual roti, Pak Beli roti, duit yang dibawa. Duit zaman 300 tahun. Ada stok gambarnya rajanya saat itu Degianus. Dikasihkan duit ini. Duit apa ini? Kemen yang sebelahnya, lihat. Loh. Ini... Duit zaman dulu ini. Yang satunya, lo, lo, oke. Okay. Pak, ini duit apa ini? Ya duit. Duit yang aku kemarin beli, ada dia. Ini duit lama. Ini pasti kamu sudah mendapatkan barang timbunan ini. Mana-mana, di mana-mana barang timbunan. Ayo kita kita bagi bersama. Kalau tidak saya akan bawa ke pemerintah kamu. Apa? Ada dia. Nah, ada timbunan. Ya, ini barang duit saya tadi. Enggak ada. Wah, ramai ini. Akhirnya kita harus bawa kepada raja. Ini berarti menyimpan barang timbunan. Wah, ramai. Akhirnya saudara besok insyaallah akan kita teruskan. Kan masih lama. Dari cerita ini bisa diambil hikmah subhanallah ternyata apa yang atur Allah atur itu indah ya wa kullu fi'li jamil semua yang dilakukan oleh Allah itu indah akhirnya menjadi fikrah akhirnya menjadi fik ibrah menjadi satu pemikiran menjadi satu hal yang sangat hebat yang cemerlang sekali adanya raja yang bolem ternyata tumbang walaupun mungkin perlu waktu yang lama diganti dengan raja yang soleh adanya orang yang tertindas nanti akan menjadi mulia itu semuanya adalah menggambarkan bahwa kemuliaan itu bukanlah diraih karena poster tubuh atau kerapian pakaian atau jabatan yang tinggi walayulakohahilladzina sabaru walayulakohahilladuhabdin adzim ternyata kemuliaan itu Allah akan berikan kepada orang yang sabar orang yang sangat beruntung yaitu orang yang sabar mempertahankan iman dan takwa kepada Allah. Allahu Akbar. Hah? Orang-orang yang zalim yang congkak sekalipun dia jadi raja jatuh. Dan itu banyak Allah contohkan Firaun jatuh, Qarun jatuh, Namrud jatuh, Jalut jatuh dan sekarang Dikyanus juga jatuh Karena itu Wahai orang-orang yang Allah berikan jabatan Kamu pasti akan jatuh Kalau kamu jadi orang yang walim Kamu pasti akan Tidak berharga Kalau kamu jadi orang yang walim Hati hati Dan itu sudah sunatullah Memang mungkin tidak spontan Jatuhnya tapi sekali jatuh tumpas. sak kerajaannya, sak hartanya, sak keluarganya, sak dirinya. Inna Allahul Yumliil Zalimi Hatta Ida Akhadahu Lam Hatta Ida Akhadahu Lam Yuflidhu. Allah itu kadang-kadang ngasih atau memanjakan orang yang dolim, manja. Wah, manja. Jalan aja dikawal lah deh. Dikawal jalannya. Wah, kasih jalan. Disaduk kalau perlu nanti. Dimanjakan oleh Allah orang yang talim. Tapi ketika nanti Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan murkanya. Tidak ada tersisa. Hartanya disita. Dirinya di penjara. Kadang-kadang udah sakit dia tetap. Keluar dari penjara, pengadilan, tempatnya yang asalnya di istana, masuk ada di bui. Makannya yang harus, seharusnya bagus, kateringan nanti. Hati-hati. Belum lagi mungkin dibunuh. Atau mungkin dia akan dikuasai yang lebih boleh daripada dia, sehingga dia disiksa. Hmm? dan itu akan terjadi wa maallahu bighafilin amma ya'malut thalimun kedua kalau Anda lihat tadi itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuatkan hatinya orang yang gelisah tapi kegelisahan tadi itu karena dirinya tadi itu Mekir keselamatan agama. Mekir keselamatan umat, umat. Doanya mereka, orang yang demikian ini akan diterima oleh Allah. Ana endal mungkasirati gurubuhu min ajli. Kata Allah di dalam adik sih. Aku ini bersama orang yang hatinya lebur. Karena aku, kata Allah. Lebur karena Allah. Dia tadi itu merasa tidak memiliki apa-apa, tidak berdaya, tapi karena Allah. Bukan karena hak, frustasi. Aku bersama mereka, artinya aku melindungi, aku cinta, aku dengarkan doanya mereka. Ini doa yang paling mustajab kalau sudah begitu. Karena itu kadang-kadang kepepet itu adalah lambang kesuksesan. Bagi orang beriman. Lu es kepepet. Ditakih, ngalor ngitul. Tapi untuk agama ya. Urusannya sudah mentok, tidak ada jalan. Ya Allah, tolong kami. Oh, tidak jalan nanti. Tapi kalau sudah mengandalkan, nanti orang itu yang akan bantu. Nanti orang itu yang ngasih. Sebentar lagi bantuan itu akan turun. Itu luput kadang-kadang. Lubut kadang-kadang. Saya ibaratkan seperti orang yang hamil. Kalau sudah sakitnya nemen, berarti cedek mau melahirkan. Kalau belum nemen, ya berarti sesuai. Si An. Ya, soroh terus, gawak terus. Urusan juga begitu. Jangan ada yang putus asa kalau untuk Allah. Jangan ada yang pesimis kalau untuk Allah. Semakin kamu tadi itu kepepet, ketahuilah sebentar lagi, kamu akan ditafrij oleh Allah SWT, dilapangkan oleh Allah, sama dengan orang yang mau melahirkan. Sama dengan udun, semakin gede berarti mau jebrot. Enggak ada, enggak perlu ada yang khawatir untuk orang dai da, da Allah Subhanahu wa taala asal kamu ikhlas lillahi subhanahu wa taala. Oh, no, waktu waktune. Lah kapan Ustaz duitku kadentek? Enteh ente, no dimi. Nguk toko maning. Ya, tapi semuanya harus pada tempatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kemuliaan Ashabul Ghafi ini tidak langsung. Tangi turu, langsung hebat. ndak? Itu sudah sunnatullah untuk menampakkan kemuliaan itu dengan lewat ujian. Hati-hati ya. Kalau ada orang tanpa diuji kok langsung sukses. Malah curiga kita. Mereka menolong apa? Tapi kalau orang dari itu lewat ujian sukses, insyaallah itu satu keberhasilan dan satu kemuliaan yang Allah berikan. Nah, agak gambaran. Bagaimana orang-orang bilang Allah? Nabi Muhammad itu enggak langsung dikarak "Tala al-Badru 'alaina." Dibentoki dimik. Dilempari batu. Paham nih? Dicaci dan langsung dipuji. Enggak langsung dipuji, dicaci. Dikucilkan, enggak langsung disambut. Ujian demi ujian dihadapi dengan kebesaran hati. Sukses. Nabi Musa juga begitu. Dikejar-kejar itu sama Firaun mau dibunuh sampai lari kemadian. Sampai ada di Madian ketemu dengan perempuan. Yang mau mengambil air. Tidak taunya anaknya Nabi Su'eb. Ditolong oleh Nabi Musa. Dipanggil sama Nabi Su'eb. Suruh mondok 10 tahun. Suruh bantu pekerjaannya Nabi Su'eb. Ditelok sama Nabi Su'eb. Ternyata ini orang hebat. Diambil mantu. Baru setelah itu. Mendapatkan kemuliaan. Diangkat jadi Rasul dan itu pun tidak langsung menang. Macam-macam yang dihadapi. Gangguannya Nabi Musa luar biasa. Baik dari musuhnya maupun daripada kaumnya. Diangkat. Nabi Nuh mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Tidak gampang. Semaput bendino. Ditandangi sama kaumnya. Dipukuli pak. Dibukuli dia ajar sampai pingsan. berdarah darah. Sadar Nabi Nuh. Allah mahdi gomi fa'inahum la'ya'lamun. Ya Allah berhidayat kaumku yang enggak punya ilmu itu. Itu 950 tahun. Yang ikuti ajaran Nabi Nuh cuma 80 orang laki perempuan sak bajini. Yang lainnya kafir semuanya. Anda bisa bayangkan. Karena itu keberhasilan itu bukan karena kalau fotonya kamu di majalah ditebar ada di mana-mana. Atau fotonya kamu ada di tanggalan ditebar ada di mana-mana. Atau kamu tadi itu terkenal menjadi fulan. Wah titelnya luar biasa. Bukan itu kesuksesan. Kesuksesan adalah karena kamu sabar membelah agama Allah. Justru kalau nggak ketok ujiannya kemudian langsung jadi mulia, ojo-ojo gak jatuh orang ini. Jangan-jangan karena bisa jatuh orang ini, itu sudah sunatullah itu begitu. Nanti kalau misalnya ada misalnya ujian yang datang kepada kamu, saya yuk ke aku dok singin ya, kau selian indah loh. Sudah kamu itu susah, ndak dapat kemuliaan nanti. Alhamdulillah saya harus hadapi dengan tegar. Ini berarti adalah satu kesempatan saya mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu SWT. Saya harus sabar. Begitu. Al-ajru ala gadril. Masyakkah. Pahala itu diukur karena keberatan yang ada pada dirinya kamu. Hah? Sedekah, ini, ini sedekah. Kan nanti ada sedekah nanti ke Misal sedekah. Yang punya duit 2 juta, nyumbang 10 ewu. Enteng. Yang punya duit 10 ewu, nyumbang 5 ribu. Mana yang lebih berat? 5 ribu. Al-ajru ala gadril masyak. Masyak kau. Karena itu sini duit-duit akhirnya. Oh, jadi didik. Ganjaramu didik nanti. Orang itu mendapatkan pahala menurut daripada masyakohnya. Terakhir. Dalam kejadian ini. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya nanti akan membuktikan. Tidak ada yang mustahil kalau Allah itu menghidupkan lagi yang sudah mati. Ini ashabul kafir dianggap mati kan? 300 tahun. tahun, kongayok, obat penenang, obat tidur, sak tabik, tak sabi tak muno. Mereka menganggap ini mati. Kemudian hidup lagi tidak berubah pak. Rambutnya yang tidak wanen, untunil, tidak kempong, kulitnya yang tidak keriput sih tetap ganteng. Anda bisa bayangkan kalau tidur segitu lama sapi roket ya yuk. Tapi ini ndak ada. Ini ndak ada. Ini seger semuanya seger ndak ada itu semuanya. Anda bisa bayangkan, Ya yo puyu ngoyo, kemudian ngisingi, padahal ndak naik pempes. Anda bisa bayangkan, tapi Allah jaga itu semuanya. Enggak ada. Subhanallah. Bangun. Tidurnya kapan kita ya? Kok seger gitu ya kita tidur ini? Lama lama kita tidur ini. Seperti baru dia tidur. Subhanallah. Waktu yang lama, jadikan singkat. Ada Allah Subhanahu. Karena itulah karomah. Itu namanya karomah. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan, tidak masuk akal baca Quran setiap hari sekian banyaknya. Kalau itu karomah, lama bisa jadikan singkat. Nih buktinya ashabul kafi. Menurut orang lama, tapi menurut dia adalah sing, singkat. Nah Allah berikan karomah. Karena ashabul kafi itu bukan para nabi. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Pilihan Allah subhanahu Wa ta'ala. Indah sekali. Nanti itu akan menjadi bukti. Nih buktinya. Sebagaimana 300 tahun sudah dianggap mati. Hidup kembali. Maka Allah maha bisa menghidupkan hambanya yang sudah mati. Membangkitkan kembali. Akhirnya menjadi sebab orang-orang itu beriman tentang adanya hari kebangkit. Kebangkitan saudara. Nah. Hmm. Mudah-mudahan insyaAllah cerita ini akan bisa membuat kita semakin yakin bahawa Allah Maha Bisa. Tidak usah kita ukur bahawa Allah itu mampunya kalau diakalkan kita. Tidak ada batasnya, Pak. Tidak ada batasnya. Semua akan bisa terjadi jika Allah kehendaki. Filmumkinat. Semua Allah akan mampu. Ada apa bingung? Saya mau tanya. Kira-kira sorohan mana? Membuat TV, kemudian sama mereteli TV, kemudian merakit lagi. Pertama yang membuat TV, kemudian sama TV dipereteli, kemudian dirakit lagi. Kira-kira sorohan di yang membuat pertama tentunya. Kan gitu. Penemuan pertama pertama. Kamu ini asalnya ndak ada irung ndak ono. Mata ndak ada, tengkorak ndak ada, semuanya ndak ada rambut ndak ada. Allah ciptakan kamu daripada sperma yang ndak ada itu semuanya. Kemudian setelah kamu mati dipreteli. Kemudian setelah itu Terakit lagi, walaupun itu bukan seperti manusia merakit TV dengan kehendak Allah kun, fayakun, idharah dasyena, yaku dahukun, fayakun. Allah yang bisa membuat tanpa ada sedikitpun bahan-bahannya, maka Allah Maha lebih bisa menciptakan makhluk yang asalnya ada kemudian dibuat ah. Ada yang dah ada, masih ada kok. Kira-kira yang umurnya sekarang 39 tahun, 40 tahun yang lalu erungmu diindi, rambutmu diindi. Karena itu jangan anda ukur Tuhan itu adalah dengan kemampuan anda. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan ab, semua makhluknya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang meyakini tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, iradah Allah, gudrah Allah. Dan dia adalah Tuhan yang memiliki sifat yang paling sempurna, yang maha sempurna. Wallahu a'lam. besok malam, insyaAllah. Akan diadakan khutmul Qur'an di Masjid Syamsul Huda Kepatian, Jalan Melati. Tidak disediakan kendaraan. Huh? Tidak disediakan kendaraan. Mohon burauka fatihah. Ibu Satama yang lagi satik, sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan dengan segera. Panjang umur. Sehat walafiyah bohir batin. Yang sehat Allah jauhkan dari segala penyakit. Al-Fatihah. Masukur. Shalatul Tijamal Qur'an, wali ini amin. Untuk kaum muslimin yang mau menyalurkan dananya ke Palestina bisa dimasukkan ke dalam kotak. Nanti, insya Allah akan kita umumkan per hari. Akan kita gabung dengan acara-acara khutbah Al Qur'an di tempat yang lainnya. Nanti kita akan tanggal 29 setelah acara di makam Habib Jaafar. Kita akan jadikan satu dan akan kita kirim bersama. Ada di sana semoga manfaat. Dan semoga yang dari Anda tadi itu akan menjadi sebab berakah daripada harta Anda. Niatkan sedekah ini adalah untuk keselamatan diri Anda dan seluruh keluarga Anda. Karena manusia tadi itu akan dinaungi dengan sedekahnya nanti di hari kiamat. Dilindungi dengan sedekahnya nanti di hari kiamat.